7 x 3 9 3 x 7 x 7 Ah, payah hm. Apaan sih, Ra? Payah, payah Emang kom tau jawabannya? Maaf, Nusa Ini Temen rara yang payah Lagi bete, ya? Kok menyem gitu? Sama temen Rara Jangan jujur Kesel sama siapa, Rak? Biasanya kan Kamu yang ngeselin <laughs> Temen Rara Minta tolong diayarin melipat kelinci Eh, dia Dapat nilai bagus Tapi gak bilang makasih sama Rara Oh Gak bilang makasih <laughs> Iya Dia malah bilang, pinci kamu jelek, Ra. Padahal punya dia, kan Rara yang bikin. Hmm. Udah, ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu nggak baik sama Rara, jangan kesel. Udah, ikhlasin aja. Berarti, kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Hmm, Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma? Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa, kalau Nusa harus pakai ini. Terus, sekarang gak ikhlas? Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja enggak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh. Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas Menerima takdir Allah. Wah, hebat Nusa. Harusnya Rara harus lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa. Udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah gak kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang tolong ngambilin Nusa minum dong. Haus. Eh, kok nyuruh-nyuruh sih? Lah kan tadi Nusa udah ngajarin Rara. Idi, kalau gitu ngajarnya gak ikhlas dong. Oh, iya ya. <laughs> Dum-dum-dum-dum